Alhamdulillah Menarik sekali yang tadi ditanyakan oleh Sorayah Larasati Mengenai apakah orang yang berputus asa itu digolongkan orang kafir Betul Karena orang yang berputus asa itu kayaknya tidak punya Tuhan saja Padahal kita memiliki Tuhan Siapa Tuhan kita? Allah Sebut dulu siapa? Allah, Allah. Jadi kalau ingat Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, jangan pakai Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan. <t Jim lamps> ingat, maaf, I'm sorry Habibadi. Kita ini diuji, sebenarnya ujian yang kita terima itu adalah buat diri kita untuk mengetahui sampai di mana, seberapa besar keimanan kita. Karena yang diuji itu adalah orang yang belah, Orang yang seko Tidak mungkin diuji orang yang tidak sekolah Ngapain dia diuji? Dia kan gak sekolah Inilah Islam itu indah Segala sesuatu ada jalan keluarnya Di Disinilah ilmu kesabaran Maka minta tolong Kepada Allah Eh, eh, eh, eh. istainu bisabri Waszalat Minta tolonglah kepada Allah Lewat salat dan sabar Ah Mau supaya tidak putus asa. Mau. Kita bisa ambil ilmunya orang. Belajarlah dari orang. Lihatlah dari orang. Enggak apa-apa kita melirik ke orang, mencontoh kepada orang, itu namanya mencari motivasi atau ilmu dari orang lain, itulah yang namanya kita harus belajar, menuntut ilmu. Banyak baca buku, pelajari bio ya biografi seseorang, itu bagus. Melihat seseorang, kok dia bisa berhasil aku tidak? Enggak apa-apa. Jangan malu untuk bertanya Nih balik lagi ke bunuh diri nih postat Bunuh diri? Nah, kalau bunuh diri itu kan dilarang sama agama Islam nih Postad. Nah, Apalagi motivasinya karena frustasi putus asa Bunuh diri dah tuh Nah bagaimana sekarang kalau bunuh dirinya karena jihad? Berkaitan tentang bunuh diri itu termasuk kafir Digolongkan orang kafir karena merusak skenario Tuhan karena kenapa? Sudah diaturkan. Dilarang bunuh diri karena termasuk golongan orang kafir. Diharamkan oleh Allah putus asa karena termasuk golongan sifat tercela karena melahirkan beberapa dosa. Dengan putus asa orang menggunakan e, itu narkoba ya, minum-minum, mabuk-mabukan. Ah, sekarang pertanyaannya tadi. Bagaimana kalau bunuh diri jihad? Bawa bom Lalu mematikan orang <gulch> Maaf, I'm sorry everybody Apa artinya jihad? Jangan mengatasnamakan jihad Jihad itu artinya Menegakkan <gulch> Menegakkan agama termasuk jihad Mengajar agama termasuk jihad Bunuh diri termasuk nah, Dosa Terjawab sendiri kan? siapa yang kau bunuh, dirimu kau bunuh anakmu terlantar istrimu berantakan terbalik ya kan hancur semua betul tidak jangan sekali-sekali menjual agama untuk persoalan itu <San> <San> Sat, saya mau nanya oh, silahkan kalau misalnya kita sedang mendapat bencana hmm. atau hmm. ya masalah yang uh, bertubi-tubi bertubi-tubi, nggak kelar-kelar ini masalah, hmm. untuk Uh, supaya kita jangan sampai ke titik si putus asa ini si putus ini. asa itu ada nggak doanya? apakah ada doanya, doanya supaya orang tidak putus asa? sampai titik putus asa titik masuk salah masih bukan, bukan putus usbad. asa iya. coba nyanyi dulu lagi baru saya jawab harus nyanyi dulu lah nyanyi dulu. Mm. yang mana nih? yang terbaru lah yang terbaru. masa yang terlama? mau hanyalah satu Cintaku Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.